Satu nomor lagu Untuk yang kali ini aku pengen meluk Anda semuanya dari sini ya Peluk lagu Silahkan sekali lagi saya sambut silakan maju merapat Kita goyang sama-sama lagi ya Mix roll yeah. Untuk yang ada di luar pagar Sahabat-sahabat Tack! you do. lagi tepuk tangan buat Adela mana mm.